Kita goyang lagi, saudara. Cantik Indonesia, Deviana, Savara bersama Nino Baskornya kediri, asli Lelaki, bosok ini sih kedutan, aku di kalem kalem. Ada Deviana Savara, kita enjoy. Základná oh.